Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistio telah mengungkapkan, karakter dan jati diri bangsa seperti yang ada sekarang mulai dari lambang negara hingga nama Indonesia sebenarnya adalah hasil adopsi dari nilai-nilai positif yang dimiliki oleh bangsa lain melalui proses kearifan dari para pendiri bangsa di masa-masa menjelang kemerdekaan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, nama negara kita Indonesia diambil dari istilah Yunani. Nah, apakah hal itu dilakukan oleh para pendiri bangsa guna menghindari perbedaan? Oh iya. Eh, bayangkan kalau waktu kita merdeka, eh, judulnya itu eh, Republik Kerajaan Mataram. Pak Asih orang Makassar marah lah, kita nggak tahu Mataram itu ada di mana kan gitu. Nah, ketika kita pakai nama Republik Indonesia, Republik itu ngambil dari Yunani. Indonesia itu ngambil nama dari Yunani. Gak ada yang protes. Oh, kita kalau sama-sama gak punya, kita ambil aja. Gitu. Jadi, e, gak apa-apa. Lantas, jika kita sekarang akan melakukan adopsi nilai-nilai dari negara tetangga, apa masalah yang Bapak lihat? Yang jadi persoalan adalah, mana yang kita ambil dari Singapura, mana yang kita ambil dari, dari e, Malaysia. Hmm. Kalau untuk Timur, hmm. Yang dulu Mahathir bilang Look to the East kita jangan nengok ke barat kita harus nengok ke timur. Ya. Maksudnya mana? Jepang, hmm. nah, Cina, Jepang, gitu. Jadi East eh, East Asia, yeah. Asia Timur. Nah, kalau da kawasan Asia Timur saya juga tidak menyarankan ke Singapura sama eh, Malaysia karena mereka juga belum selesai prosesnya. Gitu. Hmm. Itu masih trial and error. Uh, pemimpin Malaysia mencanangkan dua program ya Jadi yang visioner namanya Malaysia 2020 gitu Itu uh, Mahathir ketika mulai naik ke belakangan dia nyusul parto gitu Itu sangat uh, apa visioner Tapi sebetulnya basisnya itu rasis gitu Kenapa rasis? Karena keseimbangan politik Malaysia didasarkan pada uh, pengembangan yang disebut politik perkawaman ras Melayu dan politik perkawaman itu adalah uh, diskriminasi ras terhadap ras yang lain untuk memberi keseimbangan kekuatan ekonomi dan uh, juga kekuatan uh, politik gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pas FM.